Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Saudaraku Seiman ketika melihat kotak infak masjid ini saya jadi teringat beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang menceritakan sebenarnya hakikat dari harta bagi seorang Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaqoolu binu Adam mali mali." Anak manusia mengatakan Hartaku, Hartaku. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda: "Wahalka ibna Adam min malika illa ma akalta. Au faafnaita, au labista, faabliita, au tussadqta, faamdzaita." Artinya wahai anak Adam Apakah kamu memiliki dari hartamu kecuali yang engkau makan Kemudian itu akan habis Atau yang engkau pakai kemudian itu akan hancur atau yang engkau tes sedekahkan maka itulah yang akan tersisa dari hadis ini saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah harta kita sebenarnya yang kita miliki adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah adapun harta kita yang kita simpan simpan yang ada di rekening kita yang ada pada box penyimpanan kita itu bukan harta kita, tetapi harta ahli waris kita, harta yang mana kita hanya menyimpannya di dunia, tetapi tidak bisa kita bawa di akhirat. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang harta beliau bertanya kepada para sahabatnya ayyukum maalu warisihi ahabu ilaihi min mali siapakah di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri para sahabat Nabi langsung menjawab ya Rasulullah ma minna ahadun illa wa maaluhu ahabu ilaihi wahai Rasulullah tidak ada seorang pun dari kita melainkan hartanya lebih ia cintai. Maksud pernyataan sahabat ini adalah bahwasanya untuk apa kita mencintai harta orang lain, harta ahli waris. Kita sangat mencintai harta kita sendiri. Kita sangat mencintai harta kita sendiri. Kenapa kita mencintai harta orang lain? Menyimpan-nyimpan. Kemudian Rasulullah SAW menanggapi... فَإِنَّ مَا لَهُ مَا قَدَّمْ وَمَا لُوَارِثِهِ مَا أَخْرَ Sesungguhnya, hartanya adalah yang ia jalankan di jalan Allah. Dan harta ahli warisnya, apa yang ia tinggalkan. Jadi selama ini, bapak, ibu, saudara, saudari, para pemirsa, saudaraku seiman, yang kita simpan-simpan, yang kita pegang-pegang, yang kita hitung-hitung, yang tidak dijalankan di jalan Allah itu bukan harta kita, bukan atas nama kita, tapi atas nama ahli waris kita kalau kita meninggal kita berikan kepada mereka. Yang harta kita adalah yang kita jalankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka silahkan memilih mana harta yang anda simpan. Apakah itu harta ahli waris Anda atau harta Anda? Dan harta Anda adalah yang Anda jalankan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Salamullah Nabi Muhammad. Walhamdulillahhi Rabbil alam.